Pasukan goyang semuanya AMC-nya Indonesia Ada sosok artisnya dari Adela Yang bakal menggoyang bumi pas depan Dewi Bernama Jag är Lepuk tangan nya mana dong sahabat-sahabatku